Ini lagu buat anda semuanya. Buat bapak-bapak keamanan yang sudah hadir. Terima kasih bapak sudah mengamankan ya. Čongų pervalas, jis